Orang, maka sesungguhnya dia sudah diberikan kebaikan dunia akhirat. Yang pertama, kolban Shakiron, hati yang pandai bersyukur. Yang kedua, walisanan Zakiron, lesan yang banyak berpikir. Yang ketiga. Wa badanan alal balai shabiran Jiwa yang Mempunyai kesabaran Kuat Atas berbagai macam Ujian dan cobaan hidup Yang keempat Wa zaujatan La tabalihi haroban Fi nafsihi wa maliha Istri Istri Bagi laki-laki atau suami bagi perempuan lebih tepatnya pendamping hidup yang tidak mengajak perang tidak mengajak ribut dalam urusan pribadi maupun urusan harta benda Empat hal ini mari kita uraikan secara singkat-singkat karena memang waktunya terbatas Tidak terbatas semua aku harus dikongkono kene petang puluh tahun pula malam ini spesial banget Oleh Pak Haji Jumadi saya Dimohon Memberikan ceramah dalam dua sesi Jadi sesi pertama bab nikah rumah tangga dan keluarga Setelah itu istirahat Dilanjut sesi kedua Nanti pengajian umum membangun karakter beragama dan berbangsa bermasyarakat dengan baik karena dua sesi tentu segala sesuatunya juga dua ya nah, ceramahnya dobel Allah ala Muhammad orang yang mendapatkan kebaikan dunia akhirat itu cirinya yang pertama kolban syakiram hatinya banyak bersyukur ini satu pelajaran berharga buat kita hati yang banyak bersyukur syukur yang hatiki syukur yang sesungguhnya itu pakai hati bukan sekedar pakai lesan Bukan hanya sekedar ucapan alhamdulillah, tapi syukur yang sesungguhnya itu pakai hati. Kenapa demikian? Karena syukur itu kaitannya dengan kenikmatan. Lenikmat itu tempatnya di hati. Maka syukur yang sesungguhnya itu pakai hati. Nembogati katakeo syukur itu kaitannya dengan nikmat. Nikmat bahagia itu tempatnya di hati. Saya sering sampaikan sukses di dunia ini mungkin ukurannya harta dan kedudukan, tapi bahagia itu ukurannya adalah hati. Banyak orang yang sukses Secara materi, dia kaya raya, jabatannya tinggi, tapi hatinya tidak bahagia. Mobilnya sebelas, mewah-mewah, tapi kena setrup. Kan juga bisa numpai mobilnya, yang numpai sopir-sopir. dene -sopir. malah ditumpak kegeledekan, didorong ke pinggirnya, sampai Bapak ngomong persis Makasih Itu kan berarti Mobil mewah sebelah sia-sia Hidup ini yang penting Bukan apa dan berapa yang kita dapatkan Tapi yang penting adalah Apa dan berapa yang bisa kita rasakan berhasil mendapatkan kalau enggak bisa merasakan percuma dong datang di pengajian enggak dengerin ceramah malah merhatiin yang nyuguhi minum percuma dong tiwas merhatiin yorah tipein no mongsin tipei aku saya ulang berhasil mendapatkan kalau enggak bisa merasakan percuma dong hidup ini yang penting bukan apa dan berapa yang kita miliki tapi yang penting dalam hidup ini adalah apa dan berapa yang bisa kita nikmati untuk kita syukuri memiliki kalau enggak bisa menikmati rugi memiliki TV gede banget Rp7.500.000 Itu sisa gak contoh Tapi nggak bisa menikmati Soalnya matane belek Mending TV kecil-kecil tapi mata sehat iso dipentelengi sama waktu-waktu Kursi harganya mahal 15 miliar Ini membokongi hubungan Orang bisa menunggu Yang ada kursi elek-elek untuk dilunggui bokong kecepit kriya dunia tapi sehat sok enek dilunggui meleng duwe kojong wayu kemrusu kenclong goblong-goblong gening kempling monyor-monyor hmm. tapi sampean gendina anyang-anyangan yo mending bojok gak pati tapi sehat. Samaya-maya kena minggu. Iki penting. Terutama sing rupane ala-ala kulo. Mungkin pasti loke karo bojo rupamu elek cerewet. Ora usah nesu, santai lele yo ben sing meneng ora anyang Jadi satuan kekayaan itu bukan rupiah. Satuan kekayaan itu bukan dolar. Bukan real. Bukan pound sterling. Tapi satuan kekayaan itu adalah hati. Ada satu kata kunci. Kalau engkau tidak memiliki apa yang kau cintai, maka cintailah apa yang kau miliki saat ini. Tolong, du, di, de, status no Jadi, kalau kau til statusnovelist. Dette er det. Så hvis du tidak bisa memiliki apa så kau cintai maka cintailah apa yang kau miliki saat ini itu namanya er bahasanya Det er det. Det er det. Det Nikmati yang ada Maka hidup ini pasti akan Benar-benar menjadi anugerah buat kita Banyak orang yang hidupnya Tidak bahagia Bukan karena dia nggak diberi nikmat Sama Allah Tapi karena dia terlalu sibuk Memikirkan nikmatnya orang lain Sampai-sampai nikmatnya sendiri nggak pernah dipikirin Dia selalu merasa bahwa Rumput di halaman tetangga nampak lebih hijau daripada rumput di halamannya sendiri. Nyawang bujone wangi katon bagus, bareng nyawang bojone diwe katon wedhus. Maka untuk ibu-ibu dan mbak-mbaknya malam ini boleh kok memandang aku. Emang aku didatangin kesini bukan cuma untuk didengerin, boleh juga dipandangin kok. Tapi cukup mandang, jangan sampai punya perasaan aneh-aneh. Ya takut aja sih, takutnya ada yang sampai punya pikiran gini. Kok suamiku nggak ganteng kayak dia ini?